Halo, saya Rena m o v i s mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mbak Cita dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma, berbahagia selalu dan sampai maut memisahkan. Cepat lumungan ya. やだし o h て。